Mitra bisnis, Kwi G Gi menilai, besarnya peran pemerintah adalah faktor utama yang bisa mendorong Tiongkok untuk bangkit dari negara berkembang menjadi raksasa ekonomi terbesar kedua di dunia dalam jangka waktu 30 tahun. Meski unsur kapital dan liberal jelas mempengaruhi langkah Tiongkok dalam berkompetisi di tingkat global, namun pemerintahnya telah mengantisipasi dengan menjalankan strategi State Capitalism. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Yanggi. Pak Kwi, apakah Bapak melihat faktor dominan yang menopang Tiongkok menjadi besar adalah strategi state capitalism? Iya, menurut saya itu. Nah, di Indonesia kan tidak. Di Indonesia kan sejak, uh, sejak uh, kalau Bung Karno, Bung Karno uh, sebetulnya sejak awal-awal pikirannya sudah seperti itu. Bung Hatta sejak awal-awal pikirannya sudah seperti itu. Jadi, nah, tetapi sejak 1967 ketika ekonomi-ekonomi yang disebut berkrimah yang tampuk pimpinan, orientasi itu jangan. Pemerintah jangan ikut campur di dalam produksi, distribusi, konsumsi. Jangan diatur. Semua diserahkan swasta lalu terus sampai kebablasan. Yang sebetulnya pada hakikatnya adalah urusan pemerintah yaitu infrastruktur diserahkan kepada swasta. Pemerintah harus hanya ngurus supaya ada order, gitu, ada ketertiban. Nah, itu pemerintah boleh punya polisi, boleh punya tentara, boleh punya jaksa, boleh punya pengadilan. Tapi jangan ikut campur. Jalan bebas hambatan serahkan swasta. Air bersih serahkan swasta pelabuhan laut udara serahkan swasta. Nah, yang sudah telanjur punya jual kepada swasta melalui IPO. Nah, dengan dalih oleh karena mereka sendiri memang ragu-ragu. Lalu mengatakan, ya kalau IPO kan kami masih punya controlling interest. Yang menurut kebijakan kan kami. Gitu. Okay. Ya itu juga ada betulnya. Ah, tetapi itu kan mengandung gambling. Artinya yang dihargikan. Jadi dia mengandungkan diri pada pursa dan kita tidak bisa memungkiri pursa efek itu dalam kenyataannya kasinolah. Gitu. Nah, menurut Bapak, apakah pemerintah kita tidak lebih baik mengikuti langkah Tiongkok? Menurut saya ya, pemerintah ini ya. jangan alergi terhadap campur tangan pemerintah yang sampai sedalam apapun juga. Jadi campur tangannya dalam peraturan pengaturan, ya, ya. Dalam pemilikan modal, ya, ya. Dalam ikut serta memproduksi barang dan jasa, ya, ya. Dan terutama infrastruktur yang disebut barang publik, mesti pemerintah jangan dihasilkan. Acang mencari laba gitu. Nah ini semua tidak dilakukan. Demikian Kwi Kian Ghi. saya Kiki Wijaya.